Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'innuhu wa nasta'khfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Min yahdihillahu salamu dhillalah wa min yudlil salaha di'alah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syuruh wa rasuluh amab'ah. Ibu buz kaliyan. Alhamdulillah di pagi yang berbagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sedikit menambah khazanah ilmiah kita tentang Dinulah agama Allah Azza Wajalla yang kita cintai ini atau agama Islam. Selama ini pemahaman masyarakat luas, anggapan masyarakat luas tentang agama Islam seringkali hanya berputar sekitar ibadah praktis saja dianggapnya Islam itu hanya mengurusi urusan ibadah, sedangkan untuk urusan-urusan sosial ataupun ekonomi atau keamanan atau yang lainnya banyak dari masyarakat kita kaum Muslimin menganggap bahwasanya Islam tidak memiliki konsep tidak memiliki syariat yang lengkap sehingga kita dapatkan para pengamat para pakar kita para praktisi kita di berbagai sendi kehidupan tersebut, mereka berkiblat dan mengacu kepada berbagai teori-teori ataupun peradaban-peradaban yang ada di umat lain. <tuh> Katanya, bila kemarin untuk dua hari berturut-turut, kita telah sedikit mengenal tentang seluk-beluk dan beberapa etika serta pedoman prinsip tentang perniaga. Maka sekarang saya ingin sedikit membuka awasan kita semuanya. Bahwa Islam juga memiliki syariat, memiliki satu paket konsep yang lengkap tentang metodologi dalam pendidikan anak. Atau bahkan pendidikan secara umum, baik itu anak-anak ataupun keluarga atau masyarakat secara umum. Namun karena konsep badan syariat Islam tentang pendidikan ini begitu luas dan begitu banyak. Sehingga tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita akan bisa mengetahuinya atau mempelajarinya secara sempurna. Namun tidak mengapa bila kita akan ambil beberapa poin penting yang akan kita sarikan dari kisah nyata yang ada dalam Al-Quran Negeri. Al kisah seorang pakar pendidikan yang diceritakan dalam Al-Qur'anul Al Karim <tuh> sehingga seyogianya umat Islam mampu memahaminya kemudian menerapkannya dalam kehidupannya baik dalam proses pendidikan putra-putrinya atau anak istrinya atau masyarakat karya kerabat dan yang lainnya. Kisah tersebut ialah kisahnya Luqman alaihissalam yang kemudian dikenal dengan Luqman hakim Luqman yang maha bijak. Karena dalam petuah-petuah Luqman dan dalam Al-Quran Karim banyak sekali dinukilkan petuah-petuah yang itu semuanya bersumberkan dari syariat Allah Azza wa Jal. Contohnya dalam surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana konsep pendidikan yang diceritakan yang dilakukan oleh Luqman kepada putranya Allah Subhanahu wa menceritakan kisah Luqman dalam dengan berserban waqala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya ya la billah inna syirka inna syirka la dhulmun 'adzim Luqman ingatlah tatkala Luqman alaihi salam qala libnihi ya terkata-kata ataupun berkomunikasi dengan atau kepada putranya ibnihi wa huwa ya'iduhu dan kala itu luqman dalam kondisi memberikan mau'izah kepada putranya dengan berkata ya gunaynya wa hina laa tusyrik inna syirka la dhulmun janganlah engkau menyebutkan Allah jatinya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah Kelaliman perbuatan balem yang maha agung. Ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu sudah mengalami, memiliki pengalaman pahit dan kecil. Bahkan mungkin seringkali terpaksa harus mengusap peluh dari dahi. Jadi, melihat perilaku putera-putera kita yang kadang mungkin bandel, yang tidak nurut, dan kadang malah bantah. Kondisi ini seringkali dikeluhkan. Bahkan karena kondisi ini sudah menjadi jamak, seringkali ibu-ibu dalam majelis-majelisnya, pabak-abak dalam majelis-majelisnya seringkali bukan lagi dalam rangka mencari solusi menceritakan kendala pendidikannya, namun berbangga-bangga sesama mereka tentang kenakalan anaknya. Seorang ibu misalnya mengatakan, Oh anak saya nakal. Yang satu lagi bilang, Oh anak saya lebih nakal. Anak saya metode yang sering. Dan ini sering kita dapatkan. Boleh lalu orang tua yang bukannya malah menutupi rahasia, menutupi ai putera-putrinya. Berusaha menyelesaikan masalah putera putrinya, Namun justru malah menyebarkan kenakalan secara tidak langsung. Karena disadari atau tidak, Setelah seorang ibu mengatakan, oh anak ibu masih mending anak saya lebih bandel dari itu. Itu menjadikan ibu yang merasa anaknya ternyata tidak begitu bandel, merasa puas. Oh ternyata anak saya dengan demikian ini sudah baik, ternyata yang lebih nakal banyak. Nah ini perilaku yang tentu perlu kita benahi. Tidak sepantasnya seorang ibu, seorang ayah, baik secara langsung atau tidak, tangga dengan kenakalan dan perilaku yang kurang baik pada putera putrinya Karena Kenasiam ala bagaimana Luqman tatkala ingin menginginkan agar putera putrinya menjadi orang-orang yang saleh, Luqman menempuh satu metode yang sangat bagus. Sehingga seperti Allah kisahkan dalam ayat ini dalam surat Luqman ayat 13. Silakan Ibu-ibu bisa mungkin nanti Al-Qur'an di sebelah bisa dibuka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqala luqmanu liibnihi dan ingatlah tatkala Luqman berkomunikasi dengan putranya. Ya Dan komunikasi ini ternyata bukan sembarang komunikasi. Namun komunikasi yang dijenal oleh Luqman adalah komunikasi yang dikonsep dalam bentuk ma'idah. Dalam bentuk ma'idah. Dinyatakan oleh para ulama' tafsir. Suatu komunikasi, suatu percakapan hanya layak atau hanya patut disebut sebagai ma'idah tat kala dalam komunikasi tersebut Anda menyebutkan efek samping resiko dampak buruk dan di saat yang sama informasi tentang dampak buruk, tentang efek samping, tentang madharat resiko tersebut diimbangi dengan disebutkan manfaat dan keuntungan contohnya misalnya tatkala kita ingin Mengingatkan putra-putri kita agar mereka sholat. Seringkali kita hanya menggunakan kata perintah instruksi. Ayo sholat. Segera sholat. Kamu sudah besar nak. Kamu sudah umur sekian nak. Seringkali kita hanya sepatut-sepat. Kalau anaknya tidak mau, kita langsung pindah e, cara dengan cara diancam. Awas nanti kalau tidak mau, bapak demikian atau ibu akan lakukan demikian. Atau langsung dihukumi, atau langsung dimarahi. Ini metode yang tidak tepat. Karena siapapun orangnya, baik itu anak-anak ataupun yang sudah dewasa, setelah suatu instruksi, suatu keinginan itu hanya disampaikan dalam bentuk perintah, atau dalam bentuk larangan yang hampa, yang betul-betul larangan yang kaku, tidak ada pertimbangan apapun, ataupun perintah, yang kaku juga, lakukan kalau tidak demikian, tinggalkan kalau tidak demikian, ini seringkali justru malah membuat menyebabkan putra putri kita malah semakin bandel kenapa? karena biasanya anak-anak <tuh> itu menganggap bahwa amarah orang tua itu adalah salah satu bentuk dari perhatian salah satu bentuk dari kasih sayang, karena mereka selama ini telah membuktikan tak kala ayahnya marah Tatkala ibunya marah dan menghukumi, maka setelah dihukumi biasanya, mereka akan mendapatkan reward, mendapatkan uh, permintaan maaf, mendapatkan belayaan kasih sayang yang lebih spesial dibanding hari-hari sebelumnya. Ini yang selama ini kita rasakan sehingga putera-putera kita tatkala kita hukumi, bukannya malah semakin takut, malah semakin berani. Karena di sini Lukman, Apabila ia memberikan peringatan, memberikan nasihat, atau oh, jangan kepada putranya, ia kemas kejangan oh, tersebut dengan diskusi yang eh, berorientasi pada penekanan tentang logika. Diajak berpikir jernih. Nak jangan kau berbuat syirik, karena sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya bagaimana, apabila Lukman melarang putranya untuk berbuat syirik, Lukman menyebutkan efek menjelaskan dengan gamblang kenapa kok syirik itu diharamkan, kenapa syirik itu kok harus ditinggalkan dijelaskan alasannya karena syirik adalah perbuatan keji, perbuatan dolem yang sangat besar, itu adalah praktek perampokan hak-hak Allah Azza wa Jal. Di sini Luqman dengan jelas langsung mencontohkan bagaimana syirik itu dijelaskan dampak buruknya, madaradnya Hakikat syirik itu apa dijelaskan dengan gamblang Lukman tidak kaku dalam memerintahkan dengan mengatakan tinggalkan syirik dan selesai Jangan banyak bertanya namun dijelaskan apa hakikat syirik Nah dari sini ada satu pelajaran penting yang perlu kita ketahui bahwa proses pendidikan itu membutuhkan kesabaran Pendidikan bukan seperti instruksi militer yang hanya dikatakan lakukan dan tinggalkan satu dua patah kata, tidak lebih. Namun pendidikan itu lebih identik dengan diskusi, dengan musyawarah, dengan kiat-kiat mengetuk perasaan, menyentuh sisi-sisi emosional anak-anak kita, menyentuh sisi perasaan dan apa namanya hati putra-putri kita, bukan sekedar instruksi yang kosong, yang hanya, langsung ditinggalkan atau ditinggalkan. Karena dalam proses pendidikan, kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita membutuhkan tentu waktu yang luas, kemudian tenaga yang ekstra, dan juga strategi yang matang, ilmu yang cukup. Karena setelah kita <tuh> ingin melarang putra kita misalnya dari merokok, nak jangan merokok, tentu ini anak kita akan mengatakan, Kenapa tidak boleh merokok? walaupun tidak diucapkan lisannya namun hatinya akan bertanya kenapa tidak boleh merokok bukankah teman merokok rokok dijual banyak orang merokok orang merokok itu kelihatan wah kelihatan gagah simbol dari uh, modernisasi misalnya sehingga ini butuh kesigapan kita untuk mengkanter berbagai kemungkinan berbagai Alasan-alasan yang mungkin ada dalam benak anak kita. Atau berbagai dorongan-dorongan <tuh> yang menjadikan anak kita itu melakukan kemungkaran tersebut. Atau meninggalkan uh, apa yang kita perintahkan. Karena di sini Lukman. Tadkala ingin memerintahkan putranya. Agar meninggalkan syirik. Beliau memberikan alasan. Kenapa syirik harus ditinggalkan. Dijelaskan dengan katanya. Inna syirka la bulmun. Ah, sejatinya syirik itu adalah perbuatan balim perbuatan merampok, perbuatan merampas hak-hak Allah Azza Wajalla, Jal, makanya sebut dengan zulmun, perbuatan zulim yang paling besar. Tentu, seorang anak telah memahami bahwa merampok, merampas hak orang itu tidak boleh. Merampas hak orang lain itu jelek. Sehingga tak kala dijelaskan kepadanya sejatinya, hakikat dari syirik adalah praktek perampokan bahkan adalah perampokan terbesar, paling keji paling jahat, tentu anak kita akan bisa menyadari kenapa dia harus meninggalkan syirik. Inilah inilah yang disebut dengan maw'idah. Yaitu tatkala perintah atau larangan dicertai dengan penjelasan manfaat dan mentorat. Keuntungan dan kerugian. Dan tentu ini, seperti tadi saya tekankan, membutuhkan kesabaran yang ekstra membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan juga membutuhkan ilmu yang cukup dari kita. Seringkali seorang ibu karena kesibukan masak, kesibukan menyetrika, nyuci, misalnya bersihkan rumah, seringkali ia ingin singkat, ingin cepat, seperti cepat taji gitu, kata perintah langsung ditinggalkan, perintah langsung dijalankan, atau larangan langsung ditinggalkan. Seringkali kita menempuh cara-cara yang seperti itu, tentu ini, ini telah terbukti metode-metode yang praktis seperti ini, siap saji semacam ini, seringkali harus uh, berasal dengan kegagalan. Bahkan seringkali anak kita uh, malah menentangnya, membantahnya. Sehingga tatkala kita menghadapi satu fakta, anak kita ternyata malah menghujat perintah kita, menentang perintah kita dikarenakan dia melihat orang lain, oh tapi anak tetangga kok ngerokok juga gak apa-apa. Itu orang dewasa kok ngerokok juga gak sakit. misalnya Itu juga sampai tua, kalau ngerokok tuh gak apa-apa. Akhirnya kita malah marah dengan mengatakan, kamu ini anak suka bantah. Ini kenapa sering muncul bantahan tanggah dalam anak kita? Sebabnya adalah karena kitanya yang tidak antisipasi. Andai kita itu sejak awal dalam pendidikan kita, kita... Meneladani Luqman sehingga kita ketika memerintahkan kita duduk Kita jelaskan Masalahnya dari berbagai sudut pandangnya Manfaatnya Mabdoratnya, Nih saya anak kita Tidak akan lagi mengatakan Kok si fulan, kok, kok si ini, si itu Tidak demikian dan demikian Karena Metode Mau'idah Yaitu perintah yang dicertai Dengan alasan Disebutkan manfaat nabiarad ini adalah metode yang terbukti efektif dan inilah metode yang diajarkan oleh dan ditempuh oleh rasulullah saw dan juga para nabi-nabi sebelumnya mereka senantiasa tatkala membuat satu perintah atau satu larangan senantiasa menyebutkan hikmahnya alasannya karena tidak dilakukan tatkala anak kita mengetahui hikmah mengetahui alasan itu dia menerima perintah kita itu dalam kondisi puas. Dalam kondisi penuh kesadaran. Iya, kenapa dia harus menurut orang tuanya? Kita sendiri saja sebagai orang dewasa yang sudah bisa berpikir, menganalisa sendiri, seringkali kalau kita seringkali kalau kita mendengar perintah atau larangan atau suatu syariat, seringkali kita bertanya apa hikmahnya? Nah, memahami hikmah inilah yang disebut mauidzah Menjabarkan satu perintah, satu ajaran dengan disertai penjabaran tentang hikmah. Inilah yang disebut dengan ma'u'idah. Contoh nyata misalnya. Di zaman sekarang, masyarakat mulai banyak yang uh, meragukan tentang keharaman babi. Mulai mempertanyakan, kenapa babi diharamkan? Kenapa mereka bertanya? Kenapa mereka mulai meragukan? Karena mereka tercengang setelah mendata, mendapatkan data penelitian bahwa ternyata babi itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa dibanding hewan lain. Misalnya industri vaksinasi, misalnya vaksin. saat ini tidak ada hewan yang lebih hebat dibanding babi untuk dijadikan sebagai media pengembangan e, virus atau bakteri misalnya. Karena nya, tatkala ingin mengembangkan uh, virus tertentu para ilmuwan menggunakan hewan babi untuk disuntik dengan virus tersebut agar berkembang biak kemudian nanti dipanen dengan diambil darahnya, sehingga muncullah polemik seperti di negeri kita tentang uh, vaksin apa meningitis yang itu diambil dari serum babi sehingga masyarakat kontroversial tatkala melihat data ternyata hanya babi yang kuat untuk ditanami vaksin macam-macam. Bahkan babi memiliki kelebihan, satu tahun dia bisa dipanen dua kali darahnya. Ditanami vaksin dua kali dan dia tidak mati. Kalau sapi ditanami vaksin dua kali dia akan mati, tidak akan kuat. Nah ini menjadikan masyarakat sekarang mulai bertanya-tanya, meragukan tentang kehalalan, eh, keharaman babi. Nah ini... Munculnya polemik ini dikarenakan masyarakat selama ini hanya memahami bahwa babi itu haram dan haram itu syarat dengan madorot, syarat dengan atau hewan yang tidak ada manfaatnya. Sehingga ketika mereka mendapatkan data yang begitu banyak tentang manfaat babi, mereka mulai bimbang dan ragu. Andai kita sejak dulu telah mengetahui perbandingan antara manfaat dan mandorot babi. Maksudnya kita tidak akan tercengang dengan adanya data-data tersebut. Sedikit informasi saja, walaupun babi memiliki manfaat, misalnya seperti tadi untuk memiliki kelebihan tubuh yang luar biasa, kemudian lemak babi yang memiliki kelebihan juga luar biasa, kalau digunakan untuk minyak, dicairkan jadi minyak misalnya, dia bisa digunakan untuk menggoreng gorengan dan hasil gorengannya melebihi lebih bagus dibanding gorengan dengan minyak sawit karena minyak babi itu tidak akan meresap ke makanan. Karenanya yang hobi kuaci, waspada eh, informasi seringkali beredar bahwa kuaci yang dari Cina digoreng dengan lemak babi. Karena hasil gorengan dengan lemak babi itu eh, kata orang Jawa kitab tidak tidak berminyak dan sehingga menyebabkan minyaknya itu tidak segera habis Namun kalau ibu-ibu pasti tahu bagaimana Kalau kita goreng dengan minyak sawit misalnya Atau minyak e, bunga matahari Satu liter kita tuangkan ke panci Maka untuk goreng tiga empat kali Mungkin tinggal tiga perempat liter Digoreng untuk lebih lagi Maka lama-lama akan habis Namun minyak babi tidak demikian Karena minyak babi tidak meresap ke dalam makanan Ini yang menjadikan banyak orang menjadikan lemak babi itu sebagai bahan atau minyak goreng mereka. Sehingga ini adalah manfaat yang luar biasa. Bahkan termasuk di negeri kita, Indonesia, termasuk negara pengimpor terbesar bulu babi. Indonesia termasuk negara terbesar yang mengimpor bulu babi untuk digunakan sebagai uh, kuas kecantikan dan untuk uh, bikin kue, kue, uh, kue untuk, uh, kuas untuk kue. Ini karena ternyata didapatkan bahwa Hanya bulu babi yang bisa diproduksi dalam jumlah banyak Dan memiliki uh, tekstur yang kaku Sehingga layak untuk atau cocok untuk menjadikan kuas Beda dengan bulu kambing yang lentur Bulu hewan-hewan lain Sehingga ini menjadikan Banyak masyarakat mulai meragukan tentang status keharaman babi Akan tadi kalau kita dari dulu dijelaskan tentang ini dan kita juga dijelaskan, diberi info yang seimbang bahwa walaupun manfaatnya besar, tapi maldoraknya tentu lebih besar. Contohnya misalnya, mengandung cacing kita, berbagai jenis cacing ada dalam babi. Kemudian lemak babi itu adalah lemak yang jenuh, tidak bisa terurekan dalam tubuh. Sehingga pasti akan menimbun, tertimbun dalam tubuh kita kalau dimakan, Alhamdulillah. Kemudian babi itu... Memiliki satu karakter yang tidak dimiliki hewan lain kecuali hemar, keledai. Yaitu babi adalah hewan yang tidak memiliki rasa cemburu. Sehingga dalam dunia fauna, dalam dunia hewan. Kalau kita melihat ayam jantan kelahi. Itu biasanya sekedar ayam jantan ketemu biasanya kelahi memperebutkan pasangannya. Walau ada seratus betina kalau dua jantan ketemu, mereka tidak akan bisa hidup berdampingan. Pasti akan cemburu dan langsung berusaha yang kuat mengusir yang lemah. Namun Zabi tidak. Walau ada satu betina, ada seratus jantan, mereka tidak akan kelahi. Ini, sifat ini akan terturun kepada orang-orang yang memakan daging. Tapi sehingga pada suatu saat ada satu teman saya di Jakarta, ketika dia ketemu dengan orang Cina, kebetulan ini adalah uh, relasi bisnisnya. Dia nanya, seakan-akan memperolok, Allah, kenapa sih dalam Islam katanya diharapkan babi, padahal babi itu enak sekali katanya. Kata teman, karena dia pernah saya jelaskan tentang ini, dia bilang karena dalam Islam ini menginginkan agar masyarakatnya hidup secara terhormat. Karena biasanya para pemakan babi itu kehilangan sifat girahnya tidak ada cemburu. Sehingga kalaupun dia mengatakan istrinya serang dengan orang lain, atau suaminya serang dengan wanita lain, itu tidak masalah bagi para pemakan babi. Kata Cina tersebut mengatakan, iya kami hidup demikian itu. Bahkan kami, kaum istri katanya, kebetulan kan itu wanita, kaum istri itu lebih suka mencarikan pembantu yang cantik untuk bekerja di rumah agar memiliki fungsi ganda. Kerja di rumah dan juga sebagai pelayan suaminya. Ini Terjadi di masyarakat yang terbiasa makan daging babi. Dan diantara membuat daging babi misalnya. Adalah uh, tekstur sel daging babi itu. Adalah tekstur hewan yang atau sel hewan yang paling dekat dengan manusia. Sehingga berbagai penyakit yang ada di babi. Itu akan mudah sekali berpindah kepada manusia. Karena sekarang ada riset untuk berusaha mencangkokkan hatinya babi ke manusia. Karena memang e, struktur sel babi itu paling dekat dengan struktur sel manusia. Nah ini berbagai mantarot-mantarot ini kalau kita jelaskan kepada orang sejak dini, mantarotnya, keuntungannya, maka mereka tidak akan shock. Tidak akan mudah terperdaya kalau kemudian mendengar ada data atau informasi baru tentang mantarot dan manfaat babi. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu taala tatkala mengharamkan khamr, Allah menyebutkan hal ini menempuh cara mau'izah sehingga Allah mengatakan yasaluunaka 'anil khamri wal maysir, mereka wahai Muhammad bertanya-tanya kepadamu tentang hukum khamr dan hukum perjudian. <tuh> Kemudian Allah Subhanahu taala mengajarkan metode mau'izah kepada Rasulullah sallallahu dalam menjawab pertanyaan tentang khamr dan tapi katakan kulfih ma'is munqabir wemanafikulinas. Katakan Muhammad bahwasanya pada kamar dan perjudian itu terdapat ismun kabir dosa yang sangat besar, resiko yang sangat besar, kerusakan yang sangat besar. Walaupun pada keduanya terdapat manafik beberapa manfaat beberapa keuntungan. Inilah yang disebut dengan mu'itah. Karena pelajaran pertama, metode pertama yang harus kita terapkan dalam pendidikan kita. Baik di masyarakat secara luas. Atau dalam rumah tangga kita. Tidak hanya kita lebih memberikan luang, uh, ruang yang lebih luas. Waktu yang lebih luas. Dan juga kesabaran yang lebih. Sehingga dalam komunikasi kita sehari dalam rumah tangga. Kita tempuh dengan metode ma'u'idah. Dan inilah pesan Allah Azza wa Jal dalam. Fermaniau du'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Panggilah serulah masyarakat agar mereka menjalankan agar mereka menempuh sabili rabbik menempuh jalan-jalan rabbmu jalan tuhanmu bil hikmah dengan cara yang bijak dan juga dengan menggunakan metode mau'izah yang hasanah mau'izah yang baik. Ini Poin pertama yang bisa kita petik dari pelajaran atau dari kisah Luqman alaihissalam. Kemudian, <tuh> poin kedua, yaitu pada ayat selanjutnya, ayat ke-14, dari surat Luqman, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَوَصَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْمٍ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِي أَنِشْكُرْ لِي وَالِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Katanya, dan kami perintahkan agar umat manusia memberikan perhatian kepada orang tuanya. Biwaliday. Hamaladhu ummuhu wahnan ala wahnin. Kenapa manusia harus berbakti kepada kedua orang tuanya? Allah sebutkan alasannya. Inilah yang disebut dengan ma'idah. Alasannya, hikmahnya, manfaatnya. Terus Allah jelaskan, Allah gambarkan. Alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua banyak sekali diantaranya yang disebutkan dalam ayat ini disebutkan hamalathu ummu wahnan alawahmin karena diakui atau tidak diketahui atau tidak ia seorang anak itu dahulu berada dalam kandungan ibunya dan ibunya selama mengandung dirinya itu dalam keadaan wahnan alawahmin semakin bertambah hari semakin berat semakin susah semakin menderita, semakin terbebani, dan semakin repot. Semakin kandungan bertambah hari, maka semakin susah hidup ibu. Ini semuanya adalah pengorbanan yang pernah diberikan oleh seorang ibu demi telahirnya kita semua. Ini adalah pengorbanan ibu kita agar kita bisa terlahir ke dunia buah hatinya. Wahnana ala wahnin. Kemudian Allah jelaskan Wahfi Saluhu Fi Amin. Kemudian dia disusui selama dua tahun genap. Dia ketika seorang ibu ibu kita melahirkan hamil kita tidak segera cenuh dengan beban yang pernah ia alami. yang ia rasakan selama hamil walaupun selama hamil dia menderita mutah mutah pusing dan lemah ternyata tidak menjadikannya putus asa. Bahkan sekedar putranya terlahir ibu malah bertambah semangat, bertambah energi, bertambah serta rasa bahagianya bukan menderita. Semuanya itu dijalankan demi anak-anaknya tanpa pamrih. Bahkan ibu-ibu memiliki semangat yang luar biasa yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Ibunya Dorella mengorbankan seluruh yang ia miliki termasuk kehidupannya sendiri demi putra putranya sehingga ini adalah satu jasa yang tidak mungkin ditebus oleh seorang anak karenanya wajar bila Allah Subhanahu Wala Taala memerintahkan anak untuk kemudian berbakti kepada mereka anis kurli wali-wali mereka wali ilailah katanya maka karena jasa orang tuamu jasa ibu yang begitu besar maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Wajalla dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu karena kedua orang tuamu ini memiliki jasa yang luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallam, laihi walidun anwalidin. Tidak mungkin seorang anak itu mampu membalas budi ayahnya, tidak mungkin membalas budi orang tuanya. Ilah an yajidahu yubaufil aswak, fa'uktiqahu kecuali dengan satu hal yaitu bila Ternyata kedua orang tuanya itu adalah seorang budak yang diperdagangkan bebas di pasar. Kemudian ia tebus dan dimerdekakan. Inilah baru dia bisa membalas budi orang tuanya. Namun tanpa itu. Sebaik apapun perilaku kita kepada orang tua. Maka itu tidak mungkin bisa menebus jasa orang tua kita. Suatu hari. Ada salah seorang tabi'in. Yang tawaf. Dengan menggendong ayahnya. Katanya. Aku datang dari India dan uh, bukan bukan ini ya, maaf, salah satu kambila di Arab, lupa saya tepatnya. Dan ayahku ini tidak memiliki tunggangan kecuali punggungku ini sejak keluar dari rumah hingga aku tahu dan semua itu semua tunggangnya adalah punggungku ini. Aku gendong dia. Apakah dengan perilaku ini aku sudah bisa menebus jasa orang tua aku? Katanya, kata dia, tidak. ...engkau tidak bisa menembus jasa orang tuamu... ...walau hanya seujung jari jasa yang pernah diberikan oleh orang tua. Apa yang dilakukan walau terasa besar itu hanya kecil sekali nilainya. Kenapa kecil? Karena sebaik apapun anak melayani orang tua... ...maka dia pasti memiliki anggapan, memiliki semangat, memiliki niat bahwasanya layanan yang ia berikan kepada orang tuanya itu hanya sekedar layanan untuk menghantarkan orang tuanya menemui ajal. Sedangkan orang tua kita melayani kita bukan untuk menghantarkan kita menemui ajal namun agar kita tumbuh kembang menjadi dewasa menjadi besar. Sehingga walaupun perbuatannya serupa akan tapi niat etikat yang ada dalam hati jauh berbeda. Inilah yang menjadikan jasa orang tua itu tidak mungkin bisa kita tebuskan. Nah, di sini kembali Allah Subhanahu wa membuktikan melalui kisah Luqman bahawa pendidikan yang diajarkan Luqman kepada putranya ditempuh dengan cara mauizah. Namun ada pelajaran lain yang kedua di sini yang bisa kita petik. Luqman memberikan satu dorongan lain selain mauizah. Selain dijelaskan tentang manfaat dan kerugian sisi-sisi positif dan di sisi negatif. Luqman menyebutkan satu poin tambahan. Yaitu dengan mengatakan dalam ayat ini. Ilaiyyil masir. Kepada kulah kata Allah Azza wa Kalian semua akan kembali. Di sini Luqman mengajarkan, mengingatkan kepada puteranya bahawa. Ingatlah nak bahawa suatu saat kamu akan menemui pembalasan. Akan menemui hisab. Diingatkan akan hari kiamat. Sehingga. Selain disebutkan manfaat Madara di dunia, ternyata Luqman melengkapi motivasi yang diberikan, yang disuntikkan kepada putranya dengan motivasi yang terus akan tertanam dalam jiwanya, yaitu ingat tentang keimanan, ingat tentang alam mahsyar, ingat tentang hari akhirat. Sehingga keimanan tentang hari akhirat, keimanan tentang hari kiamat, adanya surga, neraka, adanya hisab. Bila ini kita tanamkan pada putra-putri kita, ini akan menjadi motivasi yang tertanam, kokoh dalam jiwanya, yang tidak akan terlupakan. Baik, anak itu ada di depan kita, atau di belakang kita, jauh dari kita, anak itu terus merasa memiliki pengawasan yang tidak bisa dia tinggalkan. Kalau kita hanya memberikan motivasi yang bersifat eksternal, misalnya hanya manfaat, kalau merokok nanti sakit, Maka anak kita akan mengatakan ya sekarang sudah ada filter rokoknya sudah rokok putih, rokoknya sudah tidak membahayakan misalnya. habis merokok min min minum obat ini nanti efeknya akan hilang misalnya. Apalagi sekarang sudah ada masanya rokok herbal, rokok elektrik misalnya macam-macam. Sehingga alasan-alasan tadi yang kita kemukakan di pertama yang disebutkan oleh Mao Zedong itu mungkin saja masih bisa dimentahkan oleh godaan-godaan setan. Namun langkah kedua yang ditempuh oleh Lokman yaitu dengan membentengi, membekali putranya dengan keimanan dengan hari akhir ini satu benteng yang tidak mungkin ditebus oleh, tidak mungkin ditembus oleh fitikan setan. Jikalau putra putri kita ingat, ia pasti akan mengamalkan, uh, menerima pembalasan dari amalan apapun yang dia kerjakan. Wom ya'amlah dzikallah daradin khairiyyah, wom ya'amlah dzikallah daradin zharadin khairiyyah nak, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan pasti akan ada balasannya. Kalau baik walaupun kecil pasti dibalas dan akan kau dapatkan di akhirat. Kalau jelek walaupun hanya kecil pasti Allah akan balas dan itu semuanya akan terjadi di akhirat. Nah kesadaran tentang kehidupan akhirat ini menjadikan anak kita senantiasa waspada baik di hadapan kita ataupun jauh dari hadapan kita, baik di tempat keramaian ataupun di tempat yang sunyi. Ada kesempatan ataupun tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena dia senantiasa merawal, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Ini petuah dari Luqman. Bagaimana Luqman mendidik putra putera putra putera dibentangi dengan nilai-nilai iman kepada hari akhir. Kemudian di antara petuah Luqman. Selanjutnya ialah. Wa in jahadaka ala'am tushriga bima laysalaka ilmun, Fala tuti'humma wa sahibumma fid dunya ma'rufa wat tabi' sabil man ana ilaia tsumma ilai marji'ukum bauna biukum bima kuntum ta'malun wahina kalaupun kedua orang tuamu ini jahat sehingga ia memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah berbuat syirik dengan Allah katanya fala tuti'huma jangan kau patuhi di sini luqman menanamkan prinsip lain kepada putranya prinsip tersebut ialah senantiasa mendahulukan agama Allah, senantiasa mendahulukan keriduan Allah dibanding keriduan yang lain, selal senantiasa mendahulukan mewaspadai murka Allah dibanding mewaspadai murka selainnya. Karena di sini Luqman mengatakan dalam pesannya, "Fala tujuh macam roh patuh ke kalau ternyata yang dia perintahkan adalah hal yang buruk, hal yang haram, yaitu menyukutukan. Allah Azza wa Jal Walau demikian ingat Tidak patuh itu bukan berarti durhaka Tidak patuh itu bukan berarti berkata-kata kasar Tidak patuh bukan berarti berlaku Tidak santun, tidak Tidak patuh itu beda dengan sopan santun Tidak patuh tapi tetap santun Makanya di sini ditekankan وَفَحِبْهُمَ فِي dunya ma'rufa Walau dia sudah berbuat jahat orang tuamu, walau dia berbuat mungkar, walau dia memerintahkan kamu yang jelek, namun karena jasa orang tua yang begitu besar, hak orang tuamu yang begitu besar, tidak sepantasnya engkau lupakan, sehingga tetap saja walaupun perintahnya itu jelek, ajarannya jelek, amalannya jelek, tetap saja kamu berkewajiban berbakti kepada orang tua. Ini di sini Luqman mengajarkan kepada putranya satu hal yang sangat bagus sekali. Yaitu kemampuan untuk menimbang, memilah, memisahkan dua hal yang berbeda. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada manusia. Ketaatan, kalau ketaatan kepada Allah bertentangan dengan ketaatan kepada manusia, maka yang didahulukan adalah ketaatan kepada Allah. Walau demikian iltisan kita, komitmen kita dengan ketatuan kepada Allah ini tidak menggugurkan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Seringkali karena piciknya sudut pandang kita, sempitnya pola pikir kita, seringkali kita setelah dihadapkan dalam kondisi macam ini kita melampaui batas. Setelah orang tua kita misalnya menyuruh kita melakukan yang mungkar maka kita tentang Perintah tersebut dengan kata-kata yang kasar, kita cemooh dengan mengatakan Bapak ini bodoh, Bapak ini tidak terpelajar, ketinggalan zaman, atau kata-kata lain atau sikap-sikap lain yang menjadikan orang tua sakit hati. Namun Lukman mengajari kepada putranya bagaimana sikap yang arif, sikap yang bijak, sehingga dia bisa menempatkan setiap masalah pada tempatnya. Jika dia tidak berbuat syirik namun juga dia masih tetap berbakti kepada orang tua. Kemudian Luqman tidak ingin putranya ini mudah diterpa oleh badai, diombang-ambingkan oleh perubahan zaman. Karenanya Luqman terus memberikan benteng-benteng kepada putranya dengan mengatakan ya ya inna haa antakum qala habatun min qadalin fatakun fi safratin aw fi samawati aw fil ardi ya biha Allah Innalillahi la tefun kabir. Lughman merasa perlu untuk menekankan lagi kesadaran, menanamkan lebih dalam kesadaran tentang iman kepada hari akhir dan iman kepada pembalasan di surga ataupun neraka. Sehingga katanya, wahina, kalaupun amalanmu itu hanya sebesar misqal habbah min kardal, sebesar biji sawi, fata kunfisakra dan amalanmu itu tersembunyi karena akan biji tahu yang ada di atas batu hitam legam alfis samawat au fil ardh atau yang tersembunyi di langit ataupun di bumi yakti bihallah pasti Allah melihatnya pasti Allah mengetahuinya di kau mengerjakan pasti Allah bisa menghisapnya dan mencatatnya lihatlah di sini bagaimana Luqman betul-betul ingin menanamkan inner motivation katanya kata orang-orang motivasi yang ada yang tertanam dalam jiwa anaknya, sehingga betul-betul anak itu memiliki kesadaran ketika melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Dari sini, kita mendapatkan pelajaran lain. Bahwa dalam pendidikan, dalam tarbiah, dalam dakwah, berbagai syariat yang kita ajarkan, atau yang kita perintahkan, hendaknya, kesadaran itu lebih kita tekankan dibanding paksaan. Jadi kalau anak kita, misalnya kita perintahkan untuk sholat, bisa saja kita memaksakan sholat dengan cara membawa pentungan, dipukul, diancam, bisa anak itu sholat. Namun sholatnya itu dikerjakan tanpa kesadaran. Sehingga setelah kita lupa tidak bawa pentungan, atau kita lupa mengingatkan, atau anak kita berada di tempat jauh, maka anak kita karena tidak sadar. rajin sholatnya itu karena terpaksa. Rajin salatnya itu karena ikut-ikutan. Rajin sholatnya itu karena iming-iming. Ikut e, nanti dibelikan nanti ini itu bukan karena kesadaran. Maka cepat atau lambat anak kita akan segera berubah. Karena menumbuhkan kesadaran. Mengajarkan berbagai petuah kepada anak. Namun petuah putera tersebut, ajaran tersebut, hendaknya ditanamkan dan ditumbuhkan kesadaran pada putra-putri kita, sehingga dia menerima itu dengan kesadaran, dia menyadari, mengakui, itu adalah sepenuhnya untuk dia, manfaatnya untuk dia, dan mahluratnya pun, kalau terjadi akan menimpa dirinya sendiri. Nah ini, kesadaran seperti inilah yang ingin diwujudkan oleh Lukman. Lukman tidak ingin memaksakan putranya. Karena dia terus berusaha Berkomunikasi dengan perasaan, dengan kejiwaan, dengan batinnya Lukman. Sehingga terus dia tanamkan, tenta, uh, Lukman berusaha menanamkan nilai-nilai iman kepada hari akhir, nilai-nilai iman kepada hari pembalasan. Sehingga beliau berikan gambaran ilustrasi. Andai pun amal untuk bagikan biji sawi yang hitam di atas batu yang hitam yang tercampak di padang pasir, nunjauh di sana, atau di tengah-tengah luasnya laut, laut eh, langit, pasti bisa Allah datangkan. Nah kemudian di antara pelajaran penting yang bisa kita petik di sini, ialah bagaimana Luqman membuat ilustrasi dan kala menjelaskan sesuatu. Menjelaskan tentang kemampuan Allah SWT menghitab. Kemampuan Allah SWT me membalas kemampuan Allah Subhanahu wa taala melihat, kemampuan Allah mendengar. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa segala yang dikerjakan oleh hambanya dibuat ilustrasi konkret oleh Luqman sehingga dia katakan andai amalan itu bagaikan biji sawi yang berwarna hitam di atas batu yang hitam di tengah-tengah padang pasir yang terbentang meluas tak akan tanpa batas pasti Allah bisa menemukannya, pasti Allah mengetahui, pasti Allah melihat. Ini adalah ilustrasi konkret dari sesuatu yang abstrak. Allah Subhanahu wa taala penglihatan Allah, pemandangan Allah itu tidak bisa kita raba, tidak ada di depan mata kita. Sehingga untuk meyakinkan kepada putranya Luqman perlu membuat satu ilustrasi, gambaran konkret pembanding nyata. Ini Dahulu sering sekali ditemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengajarkan mendakwahi putera putrinya ataupun sahabatnya. Contohnya, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ingin menggambarkan betapa pentingnya salat lima waktu, beliau buat satu ilustrasi yang indah sekali. Beliau bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, andai atau sah ada satu sungai yang mengalir depan pintu rumahmu? Sehingga engkau setiap hari mandi lima kali. Mungkinkah masih tersisa dari kotoran tubuhmu melekat pada badanmu? Maka spontan para sahabat mengatakan, Tidak mungkin. Kalau sehari mandi lima kali, Tidak mungkin badanku masih bisa kotor. Maka Rasulullah SAW menimpali jawaban para sahabat yang mengatakan, Sil kamasalus salawatil khams. Yam hawa bihinna khataya. Itulah ilustrasi nyata ilustrasi sederhana, gambaran konkret, bagaimana hubungan antara sholat lima waktu dengan dosa-dosa manusia. Sebagaimana kalau kita mandi lima kali sehari, maka kotoran kita akan bersih, demikian pula halnya dengan kalau kita sholat lima waktu sehari, maka dosa-dosa kita pun akan bersih. Nah inilah contoh nyata bagaimana Natalulur Sallallahu Alaihi Wasallam tak jala memberikan ajaran, memerintahkan, melarang, beliau berusaha membuat ilustrasi sederhana yang mudah dipahami, nyata, ilustrasi konkret, yang itu menjadikan pendengar semakin percaya, mudah menerima, mudah memahami. Contoh lain misalnya, suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, apakah kita bisa melihat Tuhan kita, Ya, Rab, ya Rasulullah SAW kelak di hari kiamat, Mungkinkah kita bisa melihat Tuhan kita kelak di hari kiamat, padahal manusia sejak Nabi Adam, sampai akhir zaman nanti itu jumlahnya berjuta-juta, bahkan mungkin per miliar miliar Begitu banyak. Mungkinkah semua kita bisa melihat Allah Azza wa Maka Rasulullah SAW, setelah ditanya hal ini, membuat satu ilustrasi sederhana namun nyata dan mudah dipahami. Sehingga beliau mengatakan, Tidakkah kalian bisa lihat? Tidakkah kalian sadari bagaimana setelah matahari terbit atau bulan terbit di bulan Purnama tidak ada awan yang menutupi? Tidakkah kalian semua dari seluruh penjuru bisa melihat bulan tersebut? Maka para suatu mengatakan, Ya, ya Rasulullah, walaupun bulan itu hanya satu, Namun seluruh manusia di dunia bisa melihat. Sehingga Keturunan Salat, Innaqum Sataron, rabbakum. Jadinya kalian itu akan mampu, akan bisa memiliki kesempatan melihat arap kalian Tuhan kalian. bagaikan kalian untuk melihat bulan di malam purnama. La Tu Barun Ashiru Yati Wara Kalian untuk bisa melihat bulan purnama itu tidak perlu berdesak-desakan dan juga tidak perlu atau tidak, tidak ada yang menghalanginya latu bamum tidak ada yang menghalanginya dari manapun engkau berada engkau bisa melihat bulan tersebut demikianlah gambaran kelak di hari kiamat bagaimana umat Islam kaum mukminin yang beriman akan melihat wajah Allah azza wajalla yaitu mereka bisa melihat langsung tanpa perdasar-dasakan dimanapun mereka berada dan juga tanpa ada yang kuasa menghalangi Allah azza wajalla demikianlah metode yang diajak oleh Luqman dan kemudian juga di jalan lebaran nabi-nabi yang lain. Yaitu dengan membuat ilustrasi sederhana, gambaran sederhana yang mudah dipahami, yang mudah diingat. Dan juga disaksikan serta dirasakan langsung oleh murid-murid kita, pendengar kita, putra-putri kita. Jika kalau kita ingin memerintahkan anak kita dengan suatu perintah, maka... Persiapan terlebih dahulu bagaimana kita membuat ilustrasi sederhana yang mudah dipahami anak-anak. Mudah dicerna, mudah diingat, dan bahkan ilustrasi tersebut sudah pernah dialami langsung oleh putra-putri kita. Sehingga itu semakin memudahkan putra-putri kita untuk menerima dan memahami serta mengingatnya. Contohnya misalnya, setelah kita ingin memerintahkan anak-anak kita, Makan atau minum dengan cara-cara yang santun. Dengan cara duduk. Dengan tangan kanan. Kita dengan mudah bisa mengatakan kepada anak kita, Nak, makanlah dengan tangan kanan. Jangan makan tangan kanan kiri. Ingat, tangan kiri itu kan tangan yang sering digunakan untuk membersihkan kotoran. Maka tidak layak. Tangan kiri itu digunakan untuk makan. Nanti kalau ada tersisa makotoran di tangan kiri akan ikut termakan dan atau ilustrasi yang serupa, penjelasan yang serupa. Atau misalnya, misalnya,atkala kita ingin menjelaskan kepada putra putri kita tentang pentingnya sholat, nak sebagai orang Islam harus sholat, kita jelaskan kepada anak kita nak kita ini adalah makhluk Allah. Kita ini adalah menghuni bumi Allah. Kita ini menggunakan nikmat Allah. Dan Allah Taala memberikan fasilitas yang macam-macam ini kepada kita, nikmat yang macam-macam ini kepada kita dengan imbalan yaitu kita beribadah. Bagaimana orang sewa menyewa? Kalau kita menyewa rumah, kemudian kita tidak bayar uang sewanya, mesti kita akan diusir. Kita tidak akan. Dibiarkan tinggal di sini. Kita akan dihukumi, dituntut, dipenjara. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia untuk kita. memberi Mempersilahkan kita untuk menghuni dunia ini, memanfaatkan apa yang di dunia ini. Seperti Allah jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala maafil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan segala yang di bumi ini untuk kalian. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata meminta imbalan yang sedikit sekali. Yaitu ibadah sehingga orang mengatakan wa ma'alakul jinawal insa illa nyabudun tidak laku ciptakan manusia jin, jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku sehingga ibadah ini bagikan uang sewa kita hidup di dunia ini uang sewa kita itu menggunakan mendapatkan memanfaatkan nikmat nikmat Allah azza wa majal ini ilustrasi ilustrasi sederhana seperti ini atau yang lainnya ini ...akan lebih mudah dipahami, menjadikan ajaran yang kita ajarkan, perintah yang kita sampaikan, larangan yang kita sampaikan itu mudah dipahami, mudah diterima, dan juga mudah diingat. Kemudian, Lukman, karena menyadari bahwa kita semua adalah makhluk sosial yang pasti bermasyarakat tidak mungkin hidup sendiri maka Luqman tidak lupa untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Menanamkan etika bagaimana bermasyarakat. Pedoman bagaimana harusnya seorang muslim berinteraksi dan bermasyarakat. Sehingga beliau mengatakan, Ya bunaya akimis salata wa'amur bil ma'rufi wanhanil munkar wa'sbir ala ma'asabak inna zalika min azmil umur. Wahina akimis salat, tegakkanlah salat. Wah, murbil makruh dan perintahkanlah yang baik, laranglah yang mungkar. Wasir alama atau mengingatkan pentingnya salat, karena salat itu adalah naskah tatin kita. Sebagaimana kita mempertahankan fisik dengan makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum, maka ruh kita juga butuh naskah, nah, yaitu dengan salat, karena salat itu adalah naskah tatin kita. Kemudian Luqman menyebutkan nilai-nilai sosial yaitu dengan anaknya diajari untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna yang e, bermanfaat bagi orang lain yaitu orang yang senantiasa menghidupkan amar ma'aruf dan nahi mungkar. Kalau demikian, Luqman bersikap realistis, Luqman memahami bahwa menegakkan syariat amar ma'aruf dan nahi mungkar itu Tidaklah senantiasa mulus. Tidak mungkin semua orang itu akan membentangkan karpet merah menyambut para pelaku amar ma'ruh dan munkar. Para pelaku orang pastilah akan berhadapan dengan setan dan para tentaranya sehingga pasti ia akan menghadapi godaan, tantangan, aral melintang, bahkan mungkin ada orang yang menyakitinya gara-gara dia menegakkan syarat amar ma'roh. Nahi. Mengkarkannya, Luqman bersikap realistis, dia menjelaskan kepada anaknya agar ia menegakkan amal ma'al menungkar, namun juga dia mengingatkan bahwa untuk bisa amal ma'al menungkar, untuk bisa bermasyarakat dengan baik dan benar, dibutuhkan as asober, ketabaran, ketabahan. Karena bermasyarakat berinteraksi dengan orang banyak, itu pastilah. Kalau tidak kita berbekal dengan kesabaran pastilah kita akan gagal, kita akan kecewa, kita akan sakit hati, kita akan patah arang. Karena Rasulullah Sallam mengingatkan hal ini kepada umatnya dan mengatakan: Aladzimul khalidun naswaesburu ala adahom. Kairon min aladzilayu khalidun naswaesburu ala adahom. Orang yang berinteraksi dengan masyarakat luas, bermasyarakat, bersosialitas, dan di saat yang sama, ia sabar, ia sabar, berbesar jiwa saat kala menghadapi hal-hal negatif, mendapatkan hal-hal yang negatif, yang menyakitkan dirinya. Ia itu lebih baik, lebih berguna, lebih mulia dibanding orang yang mengasingkan diri, mengurung di dalam rumah karena dia tidak sabar, tidak tabah menghadapi gangguan atau tantangan permasalahan sehingga lihatlah di sini Lukman betul-betul realistis tertaklak memberikan petuah kepada putranya nah untuk hidup bermasyarakat itu engkau pasti akan berhadapan dengan tantangan engkau sahabat akan dicaci oleh orang sahabat akan dicanjung orang namun di jalan sama mungkin kamu akan dipukul orang atau dicakiti oleh orang nah untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, sukses berinteraksi dengan masyarakat, dibutuhkan kesabaran. Lihat di sini bagaimana Lukman hanya menekankan satu poin, satu bekal untuk bermasyarakat, yaitu sabar. Padahal kita tahu, di masyarakat, ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita pasti akan berhadapan dengan orang yang menyanjung kita. Berhadapan dengan orang yang mencaci kita. Dan beradapan juga dengan orang yang eh, apa namanya acuh tak acuh dengan kita. Namun ternyata Luqman hanya memberikan bekal satu itu kesabaran. Sabarna. Di sanjung orang juga sabar jangan lupa daratan. Diacuh tak acuh oleh orang lain juga sabar, jangan menjadi patah semangat, luntur semangatmu untuk bermasyarakat untuk menyebarkan yang ma'ruf dan yang mungkar. Dan kalaupun diganggu, juga harus sabar. Jangan putus asa, putus arang. Gara-gara ditentang, gara-gara ditolak. Begitu juga, ketika langkah berbuat baik, berbuat baik ternyata bukannya malah disyukuri. diucapkan terima kasih, malah dicaci. Juga butuh kesabaran. Karena ya, pekal utama bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat adalah sabar. Karena di sini, Lukman betul-betul sempurna, Uh, pendidikan pada putranya diajarkan bagaimana beribadah, diajarkan bagaimana uh, apa namanya berinteraksi dengan masyarakat dan selanjutnya, Luqman masih meneruskan petuahnya dengan mengatakan: "Wala tu sair khadzak al wala tamsi fil arda, fil arda marha. Inna Allah la yuhibbuk al-muftalin, wa inak. Jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu tak kala ada orang berbicara denganmu." tataplah wajahnya. Tadkala ada orang berbicara denganmu, tataplah wajahnya dan jangan engkau berikan tipimu kepadanya. Sebagai kinayah, sebagai gambaran orang yang memalingkan wajah. Tadkala ada orang berbicara kepadamu, hargailah dia. Perhatikanlah ucapannya dengan cara menatap ke wajahnya dan jangan bertaling. Biarlah Luqman di sini, setelah memberikan satu prinsip tentang pergaulan, yaitu menegakkan amarah-amarahnya mongkar, Kemudian sabar dalam menghadapi godaan, tantangan, dan aral yang melintang, Luqman membekali putranya dengan ilmu komunikasi. Bagaimana etika, adab, bagaimana syariat setelah kita berhadapan dan berkomunikasi, berkomunikasi dengan orang lain. Ibu-ibu bisa, bisa bayangkan, kalau ibu-ibu sedang berbicara dengan orang, orang lain, ternyata lawan bicara ibu, bukannya menghadap namun malah melihat ke sana kemari, melihat ke samping, membuang muka ke samping. Tentu ini adalah suatu hal yang menyakitkan. Nah, di sini ternyata Luqman telah menyadari betapa pentingnya etika berkomunikasi. Etika berbincang-bincang dengan orang lain. Ini sebagai isyarat kepada kita bahawa ternyata apa yang selama ini kita lakukan yaitu hanya mengajarkan Pembicaraan mengajarkan tutur kata-kata-kata tanpa disertai dengan etika berbicara ini ternyata tidak sempurna. Seringkali seorang ayah, seorang ibu hanya menekankan agar anaknya itu pandai berbicara saja, bisa berbincang-bincang, namun <tuh> etika adab bagaimana percakap-cakap berbincang-bincang ini seringkali kurang diperhatikan. Tinggal lihatlah. Kita akan merasakan banyak dari putra-putri kita terkadang berbicara, walaupun orang tua dia berbicara sambil lari, orang tua duduk dia sambil berdiri, bahkan sambil loncat-loncat. Ini mencerminkan bahwa orang tua orang tua kita atau kita salamannya sebagai orang tua kurang perhatian dengan etika berbicara. Kita tidak menekankan, tidak mengajarkan kepada putra-putri kita bagaimana seharusnya berbicara dengan orang lain. Seharusnya, setelah putra putri kita ini benar-benar diajari tentang etika berbicara dan ternyata ada orang tua atau orang lain yang mengajak berbicara, maka anak kita akan berhenti dan menjawab serta menghadap kepada lawan bicaranya. Namun kenyataannya selama ini, putra putri kita kalau ditanya, dia sambil berlari, sambil bermain, sambil melakukan pekerjaan kita selain, mencerminkan akan tidak adanya empati kepada lawan bicaranya. Dan ini adalah akhlak yang tercela. Kalau demikian ternyata ini sudah salah dan kaprah di masyarakat kita. Namun lihatlah bagaimana pesan Lukman. Betulah Lukman. Lukman bukan hanya menekankan agar anaknya itu bertutur kata yang santun, namun sampai sikap ketika ia berbicara, sikap tatkala ia ajak bicara ternyata ditekankan tentu kalau sikap ketika berbicara posisi badan tak kala berbicara telah dijelaskan tentu Luqman lebih jauh menjelaskan tentang pentingnya tertutur kata yang santun, yang sopan sehingga di sini kita bisa membedakan antara posisi badan kita tak kala berbicara dengan suara atau kata-kata yang keluar lisan bisa saja kata-kata yang lo rilisan itu santun, namun sikap kita yang tidak santun. Kalau kita diajak bicara orang tua kita misalnya, ya kita mengatakan iya pak, tapi kita sambil membelakangi bapak kita, sambil membuang muka, tentu ini adalah sikap yang menyakitkan hati orang tua. Namun, subhanallah, Luqman menyadari pentingnya hal ini, sehingga beliau menekankan kepada putranya, agar dia ketika berbicara ia menghormati menghargai lawan bicaranya. Kemudian bukan hanya sekedar etika ketika berbicara, Luqman juga menekankan tentang etika berpenampilan. Dia mengatakan walatan syil fil arbi maraha innallaha la yuhibbu qallamukthalim taqruhana jangan sekali-kali engkau ini berjalan dengan sombong. Uh, mengesankan adanya sikap angkuh Sikap berbangga-bangga. hingga membusungkan dada walatam syipil ardi maroha. Karena sejatinya kembali lukun memberikan alasan. Karena sejatinya Allah Subhanahu SWT tidak cinta, tidak suka kepada orang yang muhtalin. Sahur orang yang sombong laki angkuh. Sehingga kita lihat bagaimana seorang ayah mendidik anaknya. Dimulai dari tauhid, Dimulai dari ibadah mendirikan sholat. Mulai dari etika permasyarakat, melanjutkan dengan uh, etika berbicara, berkomunikasi, kemudian ternyata tata cara berjalan pun oleh Luqman diajari jangan berjalan mengesankan engkau ini adalah orang yang sombong. Mungkin ibu dulu bertanya, bagaimana jalannya orang sombong? Jalan sombong misalnya dengan membucungkan dada, dengan menengadahkan kepala, dengan menghentak antakan kaki, dan dengan apa namanya, mimik yang kelihatan terkesan angkuh. Tidak nolah, tidak ada orang, ada orang di sekitarnya pun tidak nolah. Ada orang yang tua pun tidak perhatian, tidak mengucapkan salam misalnya. Ini adalah sikap-sikap yang mengesankan adanya kesombongan dan keangkuhan. Namun, kalau kita mengikuti etika yang ada di Rasulullah SAW, tentu Ketika kita berjalan, kita akan menjadi orang yang paling santun. Kenapa? Rasulullah mencamtahkan misalnya, <tuh> ketika kita berjalan beliau menjelaskan lisal <tuh> limal kabiru asghiru minkum ala al kabir wal raakibu ala al mashi wal qa'idu ala kalau kalian berjumpa dengan orang, kalau engkau sedang ber apa namanya? menunggang kendaraan, maka hendaknya engkau lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kalau engkau sedang berjalan, atau sedang berdiri, maka hendaknya engkau lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Dan kalau engkau adalah anak kecil, hendaknya engkau lebih dahulu mengucapkan salam dibanding yang lebih tua. Ini di antara etika berjalan. Dan di ayat di atas dalam surah Luqman ini, Luqman, Menekankan tentang haramnya atau larangan tentang membusungkan dada, mengesankan sifat kesombongan. Ini ternyata Islam telah mengajarkan sampai cara berjalan pun setelah Islam ada tuntunannya. Ini contohnya konkret tentang bagaimana adanya syariat yang mengatur kita dalam berpenampilan, dalam berjalan, dalam berbicara. Makanya di sini Luqman melanjutkan dengan perkatannya Wakshid fi mashyakul abud min sautik inna angkarul aswatilah sautul hamir. Wainak, kalau engkau berjalan, berjalanlah dengan yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu pelan dan jangan terlalu kencang. Jangan membusungkan dada dan juga jangan terlalu menunduk. Namun yang sedang-sedang saja, yang wajar-wajar saja. Wakbud min sautik dan kalau engkau berbicara berbicaralah dengan kata-kata yang lembut. Jangan bersuara yang menggelegar. Suara yang keras. Tentu itu tidak santun. Subhanallah. Petua-petua yang harus kita tulis dengan tinta emas. Ternyata sampai cara berbicara pun diajari. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Kalau terlalu keras, menyakitkan orang. Mengesankan kesombongan. Mengesankan tidak santun dan kalau terlalu lembut maka tidak akan didengar oleh orang sehingga merepotkan namun berbicaralah dengan yang wajar tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lirih kemudian Luqman memberikan alasan kenapa tidak layak bagi putranya untuk bersuara lantang bersuara keras saat kala berbicara dengan orang lain katanya inna ankalal aswat la sautul hamir karena orang yang Berbicara dengan suara keras, membentak-bentak setelah berbicara itu bagaikan himar, bagaikan keledai. Dan keledai itu adalah suaranya, adalah suara yang paling buruk. Sehingga di sini Lukman, saya akan ingin mengatakan kepada putranya, nak, kalau engkau berbicara dengan suara yang membentak-bentak, yang keras itu, itu sejati perilaku himar, perilaku dungu, perilaku bodoh, bagaikan sikapnya himar. Karena himar adalah simbol kebodohan, dan orang yang berbicara dengan keras itu adalah orang yang mencemaskan adanya kebodohan, adanya kedunguan. Karena di sini Luqman memberikan alasannya kalau engkau berbicara keras maka itu bagikan perilaku himar, itu adalah sikap bodoh. Karena orang yang engkau ajak bicara dengan suara keras pasti akan tersinggung, dan kalau tujuanmu berbicara dengan suara keras itu adalah agar permintaanmu diberi maka yang kau minta itu biasanya akan enggan memberi. Tersinggung, marah. Dan kalau engkau berkata-kata keras itu dalam rangka. Menghancurkan maka yang engkau anjurkan. Yang engkau perintah itu biasanya menjadi marah. Dan tidak akan menuruti apa yang engkau katakan. Karena Rasulullah SAW menekankan. In in zana. Jatinya kelemahan lembutan. Kesantunan itu tidaklah ada pada satu urusan. Kecuali urusan tersebut akan semakin terasa indah begitu juga dalam komunikasi, Subhanallah. Pada ayat-ayat ini yang dimulai dari ayat 13 hingga ayat 19 ini, kita dapatkan beberapa poin-poin penting tentang pendidikan baik pada putra putri kita, pada istri kita, masyarakat luas ataupun kepada yang lainnya. Dan ini menggambarkan betapa dinul Islam agama Islam ini seperti yang Allah. Bermankan innahabal qur'ana yahdilillatihi akwam. Jadinya Al-Quran ini benar-benar telah mendatangkan petunjuk yang lebih lurus. Lebih berguna dibanding yang lainnya. Baik itu dalam ibadah. Baik itu dalam muamalah. Baik itu dalam pendidikan. Sosial. Kemasyarakatan. Atau segi-segi kehidupan, segi-segi kehidupan yang lainnya. Sekarangnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah disampaikan tadi. Itu merupakan bukti nyata. Setes dari lautan tentang kesempurnaan dinul islam. Dan itu juga sebagai bukti nyata bahawa kalau kita ini sebagai seorang muslim yang benar. Tentu kita akan berusaha menggali dan kemudian menerapkan berbagai ajaran-ajaran syarat islam. Berbagai tuntunan-tuntunan islam yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Dalam rumah tangga kita, kita bercermin kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam perniagaan kita, kita berkaca dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam kemasyarakatan kita, kita berusaha mewarnai masyarakat kita dengan nilai-nilai Islam. Dalam komunikasi kita dan dalam segala aspek kehidupan kita, betul-betul kita upayakan agar terwarnai dengan nilai-nilai Islam. berjalan. Dan juga terlaksana dengan uh, mempertimbangkan dan mengamalkan berbagai norma-norma serta hukum-hukum syarat Islam. Allah Ta'ala Alam ta ala. I'm not. I don't Ada pertanyaan yang dikirim, bagaimana atau apa yang kita lakukan apabila kita mendampingi orang yang sedang menghadapi sakratul maut? Ada beberapa hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama adalah talqin, mengingatkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, menuntun dia untuk mengucapkan la ilallah dengan cara-cara yang santun dengan kata-kata yang tidak menggertak, tidak memaksa, namun <tuh> mengajari dengan cara-cara yang santun. Itu pertama, kemudian kedua, mengingatkan tentang wasiat kalau yang perlu diwasiatkan hutang yang belum terbayar atau titipan yang belum dikembalikan atau yang lainnya kemudian yang ketiga mengingatkan keluarganya agar tidak histeris namun sebagiannya mereka mendoakan dan sebagiannya mereka terus-turut menuntun keluarganya yang dalam kondisi sekalian untuk, untuk bisa mengucapkan Kemudian diantara yang bisa kita lakukan ialah dengan membaca membacakan surat yasin kepada orang yang dalam keadaan nazak dalam sakaratul maut. Karena dinyatakan dalam hadis, Ikro alam mautakum yasin. Bacalah surat yasin kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian diantara yang bisa kita lakukan, atau yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi menghadapi orang yang sakaratul maut, ialah dengan kita memberikan atau berusaha menenangkan orang yang sakaratul maut tersebut karena biasanya orang yang sakaratul maut dalam kondisi gelisah ketakutan karena perlu dukungan support dari kita dengan kita ingatkan agar dia beristighfar dari dosa-dosanya kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun tidak perlu takut tidak perlu gelisah Kemudian di antara yang perlu kita ingatkan atau kita lakukan ketika ada sakratul maut, kalau orang yang dalam kondisi sakratul maut betul-betul telah meninggal, maka kita tutup matanya. Kemudian kita ingatkan keluarganya lagi agar tidak istris. Kemudian juga kita mandikan, kita kafani dan kemudian salatis serta dikuburkan. Kemudian selanjutnya, adab terhadap mertua. Adab terhadap mertua <klihat> secara umum tidak ada bedanya dengan adab kepada orang tua lain, orang-orang yang telah berumur tua, seperti dalam hadis Rasulullah Sallam mengatakan: "Taisaminam manlamiyakir kabi rana walam yarham". Jadi tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita ataupun menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Sehingga hadis ini mencakup mertua kita dan tentu mertua kita lebih layak untuk kita santuni, kita hormati, kita lakukan dengan yang baik dibanding orang-orang tua lainnya. Namun perlu diketahui mertua kita kedudukannya lebih rendah dibanding orang tua kita kita, orang tua kita sendiri. Tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri tentu melebihi kedudukan mertua kita. Bagaimana kita seharusnya ketika mau pergi haji harus disuntikkan yang, uh, sesuatu yang haram ke tubuh kita. Padahal kalau barang haram masuk dalam tubuh kita, ibadah kita selama 40 hari tidak diterima. Dan cara kita berangkat haji hanya satu minggu hari disuntik. Yang pertama, masalah status vaksin meningitis yang diributkan di Indonesia ini, ini cara dengan muatan politik sehingga perlu kita waspuri kita tidak perlu jadi korban isu-isu e, politik kemudian yang kedua masalah vaksin meningitis hingga sampai saat ini masih kontroversial karena banyak dari para pakar yang menyatakan bahwa vaksin meningitis itu sudah melalui proses e, pencucian karena Darah babi itu hanya sekedar sebagai katalisator saja, sebagai media untuk pembiakan. Kemudian setelah itu akan ada proses yang kurang lebih seperti dicuci gitu, dikisahkan antara vaksinnya dengan darah babinya, sehingga hasil terakhir pada vaksin itu tidak lagi mengandung darah babi. Dan karenanya kontrovalesial ini tidak terjadi di Timur Tengah di antara para ulama di Timur Tengah, terjadi hanya di Indonesia sehingga insya Allah tidak masalah karena <tuh>, Menteri Kesehatan kita sendiri yaitu Ibu Siti e, Sparing dulu telah mengatakan bahwa hasil meningi, e, vaksin meningitis sudah tidak mengandung sedikitpun dari serumbabhi. Adapun masalah tadi kalau ada suatu satu masuk dalam barang haram masuk ke tubuh kita maka ibadah kita tidak diterima selama empat puluh hari maka saya tidak tahu dalilnya apa. Tahu saya yang ada adalah kalau orang yang berhaji dengan bekal yang haram, maka Allah Subhanahu Taala akan mengatakan kepadanya jatuh ke haram, barahelah tu haram, bekalmu haram, tungganganmu haram, maka mana mungkin ibadamu diterima. Itu kalau bekalnya haram, namun kondisinya berbeda dengan itu. Kita tidak berbekal dengan barang yang haram, karena hasil pekerjaan kita adalah halal, tunggangan yang kita tunggangi juga halal, karena kita membelinya dengan atau menyewanya dengan yang halal. Sehingga tidak masuk dalam hadis itu. Bagaimana mengajarkan kepada anak kita bahawa Allah maha melihat Kalau kita ada di manapun, kan anak kita akan bertanya, Allah punya mata yang banyak banyak ya Bu. Ya kita katakan bahwasannya Allah itu melihat. Allah memiliki dua mata. Allah memiliki dua mata. Namun Allah melihat semua yang ada di dunia ini. Karena Allah itu maha besar. Allah itu ada di atas di sana di atas langit, sehingga dia bisa melihat semua yang ada di bawahnya kemudian penglihatan Allah itu maha hebat, sehingga semuanya bisa kelihatan tidak ada yang bisa terhalangi, sehingga walaupun di dalam rumah bisa kelihatan walaupun di dalam manapun bisa kelihatan, ini eh, apa namanya eh, kita bisa katakan seperti itu, namun kalau kita ingin membuat satu ilustrasi, kita bisa memberikan gambaran dengan Uh, infrared, misalnya sinar infrared Bagaimana di kegelapan malam Orang dengan bantuan itu Bisa melihat Bisa melihat uh, Objek yang di tempat gelap Nah ini <coughs> Manusia biasa saja dengan bantuan itu Bisa melihat di tempat kegelapan Begitu juga dengan Sinar laser bagaimana USG misalnya Ada di dalam perut kita bayi kita bisa difoto Bisa disambar ini sekedar manusia saja bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti itu. Apalagi Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, penglihatannya maha kuat, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan Allah maha halus dan maha lembut? Yang dimaksud latif, sifat Allah Azza wa Jal yang latif, itu hampir berdekatan dengan makna alim. Maha mengetahui sehingga, Hal-hal yang lembut, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tersembunyi, Allah pun bisa mengetahuinya. Latif itu eh, hampir, mananya hampir serupa dengan mengetahui. Namun Latif itu lebih identik dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang lembut, hal-hal yang tidak kasat mata atau yang serupa. Dan selanjutnya, bersakah kita sebagai orang tua apabila mengarahkan anak kita untuk menimba ilmu di negara yang mayoritas masyarakatnya non-muslim seperti Eropa, Amerika? Kalau kita tahu dengan belajar di negara-negara tersebut <tuh> agama anak kita terancam, kemudian akhlak anak kita bakal ternodai, maka kita turut menanggung dosanya. Selebih Seringkali belajar di Eropa di Amerika itu hanya sekedar kensi semata. Kalau masalah ilmu, maka di negeri kita juga sudah ada universitas-universitas yang dari kapasitas ilmunya tidak jauh beda dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Seringkali hanya sekedar kensi di negara barat. Bagaimana hukumnya menjual alat musik, piano atau yang serupa karena sudah tertobat untuk menjauh dari musik. Kalau menjualnya haram, uangnya haram bolehkah saya jual ke non-muslim atau dibuang saja. E, kalau alat-alat musik yang seperti itu, <tuh> maka tidak boleh dijual baik kepada muslim atau non-muslim. Karena pasti kalau dijual kepada orang lain pasti akan digunakan untuk perbuatan maksiat. Sehingga kalau sudah terlanjur dimiliki, ya tidak usah dijual namun dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya kalau gitar mungkin bisa dibuat kayu bakar atau untuk apa saja yang penting tidak dimanfaatkan untuk uh, apa namanya uh, main musik Senarnya bisa dibuat untuk mancing atau buat mengikat apa yang jelas tidak boleh dijual kembali karena kalau dijual kembali berarti kita memiliki andil dalam terjadinya perbuatan maksiat ya kalau mau rusak juga tidak masalah dan bagaimana juga dengan hukumnya menjual kaligrafi karena ayat Al-Quran bukan untuk hiasan. Jika saya jual apakah uh, harganya haram lalu kaligrafinya sebaiknya diapakan. Kaligrafi yang digunakan untuk hiasan <coughs> lebih baik dihapus saja. Lebih baik dihapus saja karena menjadikan ayat Al-Quran sebagai hiasan ini bisa dikategorikan merendahkan martabat Al-Quran Al-Quran itu adalah kitab suci yang bukan untuk hiasan Al-Quran terkala dijadikan sebagai kaligrafi yang dijadikan hiasan di dinding maka sama saja kita menjadikan Al-Quran itu sejajar dengan pemandangan, sejajar dengan gambar air terjun atau yang serupa, padahal itu adalah ayat-ayat suci, itu adalah kalam ilahi yang tidak sepantasnya hanya sebagai pajangan atau sebagai uh, hiasan, namun ayat-ayat eh, al adalah untuk dibaca dijadikan sebagai bacaan sebagai ibadah dan kemudian kandungannya dihayati dan kemudian diamalkan. Luqman selalu berkomunikasi dengan anaknya untuk menanamkan kekuatan iman. Bagaimana halnya dengan orang tua yang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, bahkan ilmunya pun sedikit yang dimiliki. Nah, kalau orang tuanya tidak memiliki ilmu atau sedikit yang dimiliki ya tentu ...seorang ayah berkewajiban untuk menuntut ilmu belajar. Di zaman sekarang sudah tidak ada alasan untuk tidak belajar. Media, berbagai macam media bisa digunakan untuk belajar. Bisa dengan MP3, bisa dengan melalui internet e, download dari internet kajian-kajian e, yang sudah ada. Bisa melalui, apalagi di sini misalnya jika pakai satelit mendengarkan e, radio Al-Quran Karim Al dari mana saja atau mengikuti kajian-kajian yang ada atau membaca buku-buku yang ada, buku-buku ilmu yang ada. Sehingga tidak ada alasan untuk tetap berada dalam kondisi kepodohan. Jadi kalau tidak mampu ya belajar. Namun kalau sudah belajar dan belum mampu maka mungkin bisa minta bantuan orang lain dengan cara misalnya anaknya di sekolahkan di sekolah Islam atau mengundang guru privat misalnya atau <tuh> anaknya kita pindah ke komunitas yang lebih kondusif sehingga anaknya bisa bergaul dengan anak orang soleh atau dengan rajin membawa putra putri kita ke majelis-majelis ilmu. Mengapa ada orang tua yang sepertinya sudah bagus mendidik anaknya, tapi kok anaknya malah tidak soleh dan asal orang tua tidak sempat mendidik anak, tapi anaknya baik soleh dan solehat. Ini pertama perlu dilihat Standar kesolehan seorang anak. Jauh mana standar kesolehan kita. Setelah kita menilai. Anak seseorang itu soleh atau tidak. Seringkali kesolehan anak hanya, di, hanya dirinjau dari. rajin tidaknya hanya sholat. Dianggap. Bahasanya yang rajin sholat itu pasti soleh. Padahal belum tentu. Yang sholatnya pas-pasang. Hanya sholat fardu saja. Tapi tidak soleh. Belum tentu juga. Karena bisa jadi. Dia sholat itu bukan karena ikhlas. Tapi karena riyak. Walaupun kemungkinan besar kalau anak itu rajin sholat, insya Allah harapan menjadi anak saleh. Ini pertama dan pertama. Kemudian kedua, kadang-kadang orang dianggap saleh itu hanya sekedar anaknya itu manut di rumah saja tidak pernah keluar. Itu dianggap sebagai anak saleh karena manut dengan orang tuanya. Sehingga anak yang sering keluar dianggap tidak saleh itu tidak mesti. Enggak. Yang pertama yang perlu ditinjau adalah standar kesalehan itu apa. Kemudian kedua untuk Kesalahan anak itu banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama tadi masalah pendidikan. Kemudian kedua masalah nafkah. Bisa jadi orang yang raci mendidakannya namun naskahnya tidak halal. Maka wajar kalau anaknya tidak salah. Karena Allah SWT dalam Al-Quran dan Al-Kerim telah menegaskan dalam Al-Quran dan Al-Faqarah. Ya ayuhannasukulu mimafil ardi halalan tayyiba walatadzabri'u khutwati syaitan innahu lakum adun mubin innamaya murukum bisul wal fahsyat. Wahai para manusia, makanlah rezeki yang halal yang ada di muka bumi ini. Dan jangan sekali kalian mengikuti langkah setan. Karena asyarakatnya setan adalah musuhmu yang nyata. Cermatilah pada ayat ini. Pada awal ayatnya Allah SWT memerintahkan kita untuk makan yang halal. Dan pada akhir ayatnya Allah SWT melarang kita untuk mengikuti langkah setan. Mafumnya, logikanya berarti... Orang yang tidak makan halal itu berarti dia mengikuti langkah setan. Dan kalau orang melangga, mengikuti langkah setan, maka setan itu hanya sekedar memerintahkan esuk yang buruk, yang kecil, e, walfah setan yang kecil. Sehingga wajar, kalau walaupun orang tua itu mendidik dengan mati-matian, rajin ibadah, namun kalau ternyata mata pencaranya itu haram, cara dia mencari mencari namanya nafkah itu haram, maka kalau kemudian anaknya jadi anak yang tidak salah itu wajar kemudian bisa jadi pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu tidak komprehensif dia hanya mengajari di rumah namun dia tidak memproteksi, tidak membentengi anaknya dari pergaulan yang buruk sehingga walaupun bapaknya sudah membangun mendidik namun sekitar anaknya keluar rumah, apa yang ditanamkan oleh ayah dan ibunya itu dihapus, di replace oleh teman-teman yang buruk. Bisa jadi orang tuanya juga lengah sehingga memberikan fasilitas-fasilitas yang menghancurkan moral anaknya. Dibiarkan anaknya bermain internet, dibiarkan anaknya uh, apa namanya? Uh, nonton televisi yang jelas tayangannya tidak mendidik. Dibiarkan anaknya eh uh, apa namanya? Me, uh, menyimak saja-sajan yang tidak Islami. Tentu ini akan menghancurkan eh, kesalehan anak anaknya. Artinya perlu dipinjam secara komprehensif apa sebabnya ko anaknya tidak menjadi orang saleh. Begitu juga ada mungkin orang tua yang pendidikannya kurang, namun karena rezekinya halal, kemudian doanya juga tidak pernah putus untuk anak-anaknya, kemudian orang tua itu memberikan teladan langsung, bukan ucapan. Seringkali Orang tua hanya menekankan pada ucapan, perintah, dan instruksi, namun teladan kurang. Sehingga, uh, walaupun dia sudah memberikan instruksi, perintah, larangan, yang macam-macam, namun karena tidak ada teladan dalam rumah tangga, ayah tidak mencontohkan bagaimana sholat tepat waktu, tidak mencontohkan bagaimana rajin membaca Al-Quran, tidak mencontohkan bagaimana rajin zikir, tidak mencontohkan bagaimana menghargai orang tua, bagaimana atau komunikasi yang baik, tentu anak kita, Alhamdulillah tidak akan e, bisa mengaplikasikan apa yang kita ajarkan. Karena dia akan berkata, Bapak itu bisanya cuma ngomong saja, ngajari sholat tapi dia tidak sholat. Ngajari tepat waktu sholat, Bapaknya tidak tepat waktu sholat. Ngajari berkata jujur, Bapak adalah orang pertama kali yang berbohong, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, betulkah mertua atau orang tua suami lebih diutamakan, daripada orang tua istri. Hal ini terutama kaitannya dengan kebutuhan materi. Misalnya, pada waktu yang sama, keduanya orang tua dan mertua membutuhkan, maka katanya mertua orang tua suamilah yang didahulukan. Tidak secara seperti itu. Kalau uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan adalah uang istri, maka istri lebih wajib memenuhi kebutuhan orang tuanya sendiri. Tapi kalau uang yang dimiliki itu adalah hasil kerja suami, maka Suami lebih berkewajiban mendahulukan orang tuanya sendiri sebelum mertua. Itu urutannya seperti itu. Namun kalau itu adalah hasil istri, ya tentu istri lebih mendahulukan orang tuanya sendiri. Orang selanjutnya. Kalau berjualan online, tapi fisik barangnya tidak ada pada kita, kita menjual lewat foto barang itu, kita mengambil keuntungan, apakah hal seperti ini boleh? Bagaimana bila fisik barangnya ada, atau kita pegang barangnya, tapi kita menawarkan lewat foto secara online, atau SMS, atau Facebook, atau website kepada pembeli apakah sepertinya dipolehkan? Kalau yang barang ada di tangan kita, kita tawarkan lewat internet maka tidak masalah. Asalkan barang yang kita perjualbelikan tersebut bukan emas terak, dan juga bukan uh, uang, bukan falas. Insya Allah halal. Namun, kalau barang itu tidak ada pada kita, tidak kita miliki, maka perlu dirinci. Kalau kita sebagai agen, kita sudah memiliki MOU kesepakatan dengan pemilik barang untuk turut memasarkan barangnya dengan mengambil keuntungan baik bentuk fee, atau kita diberikan ke lapangan atau kewawasan untuk menentukan harga, maka insya Allah halal pula. Karena statusnya dengan keakinan tersebut, kita statusnya adalah wakil dari pemilik barang. Namun, kalau barang belum menjadi milik kita, dan kita mau turut menjual, maka hanya ada satu celah. Yaitu dengan cara, ketika ada orang ingin membeli barang dari kita, dia harus terlebih dahulu melakukan pembayaran tunai dan lunas, tidak ada yang terhutang sedikit pun. Kalau ia memesan, ia langsung mentransfer sejumlah uang yang dibutuhkan, sejumlah harga yang ditentukan, baru kita mengirim barang. Ini yang disebut dengan akad salam. Namun, kalau pembeli hanya membayar DP, baru kita setelah dapat DP kita baru mencari barang kemudian kita kirim setelah barang dikirim baru ada pelunasan maka ini disebut dengan jual beli utang dengan piutang dan itu diharamkan dalam Islam Bisa dijelaskan mengenai hukum hisab apakah suami ikut bertanggung jawab bila kita dihisab? Tidak diragukan bahwa orang tua turut bertanggung jawab atas hisab anaknya. Suami turut bertanggung jawab atas perilaku istrinya. Begitu juga kepala negara, kepala keluarga turut bertanggung jawab atas perilaku anak keturunannya dan anggota keluarganya. Hal ini sebagaimana mana yang disilahkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Kullukum ra'in. tiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan semua kalian pasti, Diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada rakyatnya, pada orang yang ia pimpin. Raja lurah Nbi ahli peytihi, suami itu adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dipertanyakan apa yang terjadi pada rumah tangganya. Dan isteri adalah lurah peytihak liha, isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia pun akan Dimintai pertanggungjawaban atas perilaku dan apa yang terjadi dalam rumah tangga suaminya. Kalau saya dilarang sama suami, tetapi sama orang tua disuruh, saya harus bagaimana? Pertama, dikomunikasikan dengan baik. Seringkali karena ketidakberdayaan kita untuk berkomunikasi atau kemalasan kita untuk berkomunikasi, seringkali keinginan suami dan orang tua ini diberadukan. Padahal sejati bisa dikomunikasikan sehingga bisa disinkronkan. Jadi yang pertama, upayakan ada solusi tengah atau ada komunikasi yang baik. Yang efektif, saya yakin seorang istri tahu bagaimana dia harus berkomunikasi dengan suaminya, dan tiap pun tahu bagaimana harus berbicara dengan orang tuanya. Sehingga kedua orang tersebut yang harus dia hormati, yang harus dia patuhi tersebut, bisa memiliki keinginan yang sejalan, tidak saling memaksakan. Kemudian kedua, kalau bertentangan, maka dilihat, manakah perintah yang halal dan mana yang haram? Kalau ada perintah yang haram maka siapapun yang memerintahkan tidak boleh dipatuhi walaupun untuk suami ataupun orang tua sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata kedua-duanya sama-sama perintah yang halal. Dan dua-duanya sama-sama uh, tidak bisa dipertemukan maka perintah suami lebih didahulukan dibanding perintah orang tua. Karena istri, seorang istri sudah berstatus sebagai istri itu dia... Uh, kewajibannya kepada Ibumu itu melebihi kewajiban kepada orang tua. Hal ini seperti di syair Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadisnya, "Law kuntu amiran ahadan an yasuda li ahadin, am la aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan kuperintahkan istri sujud kepada suaminya." Namun kembali lagi saya tekankan perlunya kita itu belajar komunikasi yang baik. Seluruhnya kita itu mengoptimalkan sarana komunikasi yang efektif dengan suami dan juga orang tua sehingga apapun yang mereka inginkan itu bisa dijalankan semua dan bisa diselaraskan. Ini pertanyaan tentang warisan, almarhum ayah saya memiliki dua istri, ibu saya, istri yang tua, ayah menikahi istri dengan istri muda setelah ayah pensiun. Ayah kami membeli banyak tanah pada saat bersama ibu kami. Pada saat ayah kami sakit keras beliau menitipkan pesan ke adik tentang pembagian waris yang sebagian besar diperuntukkan ibu saya dan anak-anaknya bagaimana sepertinya pembagian waris, hak waris secara Islam. Ibu saya masih hidup dengan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Istri muda mempunyai satu anak laki-laki dan satu perempuan. Terima kasih besar. Ini <tuh> wasiat ini adalah wasiat yang tidak boleh dipatuhi. Karena puasannya tidak adil. Walaupun istri tua itu lebih dahulu mendampingi suami. Tapi haknya tidak akan melebihi hak istri muda yang baru sehari dinikahi. Sama saja haknya. Statusnya adalah istri. Hingga haknya sebagai seorang istri harus sama. Baik istri tua ataupun istri muda. Kecuali kalau tanah tersebut dulu dibeli dengan hasil kerja ibu. Tapi e, kalau itu adalah hasil kerja ayah maka wasiat tersebut adalah wasiat yang harus diubah, haram untuk dipatuhi, dan e, harus adil. Hak istri pertama dan kedua dianggap sama, dan sisanya dibagi, atau kedua istri tersebut mendapatkan bagian seperdelapan dari total harta kekayaan ayah. Jadi kalau total kekayaan ayah itu nilainya misalnya 100 juta maka sepedelapannya dibagi dua antara istri tua dan istri muda. Tujuh perdelapannya dibagi kepada anak-anaknya, baik dari anak laki yang pertama atau yang kedua. Karena dalam pertanyaannya, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan dari istri pertama, satu anak laki-laki dari istri kedua dan satu perempuan dari istri kedua. Maka dengan demikian total anak dari saudara ibu ini, satu lagi ada empat anak, dan, uh, anak laki dan tiga anak perempuan. Tiga anak perempuan. Sehingga harta yang diwaliskan oleh ayah setelah diambil seperdelapannya oleh kedua orang istri tersebut, maka sisanya dibagi kepada seluruh anak tersebut. Laki-laki mendapatkan dua bagian yang perempuan mendapatkan satu bagian. Sehingga dalam kasus ini, Karena jumlah anak laki-laki ada empat, perempuan ada tiga, maka harta warisan setelah diambil sepedulapannya oleh kedua istri dibagi menjadi empat belas bagian. Bagi menjadi empat belas bagian. Yang laki-laki mendapat mengambil dua bagian, yang perempuan mengambil satu bagian. Dibagi menjadi empat belas bagian, yang laki-laki mengambil Dua bagian yang perempuan mengambil. Satu bagian. Itulah ketentuan dalam hukum waris-warisan. Bagaimana dengan hukum tentang arisan? Arisan yang biasa terjadi di ibu-ibu. Arisan panci misalnya. Atau arisan uang misalnya. Kalau arisan uang itu lebih ringan. Karena insya Allah halal. Asal tidak menggunakan sponsor. Seringkali arisan itu menggunakan sponsor sehingga apa yang didapat melebihi jumlah iuran yang kita berikan. Kalau iuran kita misalnya satu putaran itu atau selama prosesnya ditentukan satu juta, kadang-kala kalau menggunakan sponsor, kita mendapatkan barang yang harganya satu juta, dua ratus, maka seperti ini disebut dengan riba. Tidak boleh. Jadi kalau sekedar mengumpulkan uang, seribu-seribu-seribu yang terkumpul diberikan kepada ibu pertama, pertemuan kedua, seribu-seribu diberikan kepada ibu kedua, maka itu insya Allah halal, tidak masalah. Ini kalau arisan uang. Namun kalau arisan barang, maka arisan barang ini rentan bermasalah. Rentan terjadi praktek riba, karena harga barang itu fluktuatif tidak tetap. sehingga pada arisan pertama, tak kita misalnya arisan sepeda motor. Jadi sepeda motor sekarang, pada putaran pertama harganya 10 juta, Namun pada putaran kedua harga motor telah berubah menjadi 11 juta. Sehingga uh, apa yang didapat oleh orang pertama, kedua, ketiga itu nilainya berbeda. Kalau seperti ini lebih baik ditinggalkan karena ini rentan terjadi praktek riba. Wallahu Ta'ala Alhamdulillah.